Bapak Tony, selamat siang. Selamat siang, silahkan Pak. Iya, ini mesti lihat dari dua sisi nih masalah ini. Yang pertama, Satpol PP itu memang gak punya moral. s e b a g a i contoh ya, saya tuh punya toko di negara barat. Di depan saya tuh banyak jual ketopak, r jual apa. Nanti begitu ada Satpol PP, mereka itu dikejar-kejar sampai kualinya jatuh lah, pirinya pecah. Tapi padahal... Besoknya boleh dagang lagi Nah mereka bayar t u h itu ke s a t p o l PP t a p i g i l i r a n mau di, dikiring lagi Waduh itu gak manusiawi banget Saya sih liat h yang di Tanjung Priok kemarin ya Syukur dalam arti saya itu s a t p o l PP Belum、well, a m p u s semuanya Nah di Lantihak satu lagi soal yang disana Itu SPI SP, p segala m a c a m itu Itu pemerintah harus tidak n tegas itu Jangan kayak begitu、itu、Kemarin hampir gak ada pemerintahan di Tanjung Priok Saya liat h sih ngeri banget ya Kalau nyebar ke daerah sekitar Jadi kita contoh lah z a m a n Pak Harto Model-model seperti itu jalan p a r t n gak g ada, sebentar juga hilang. Indonesia harus begitu, mbak, belum bisa. Dikasih bebas, malah parah begitu l o h Tapi kalau Satpol PP ya, saya bilang sih, syukurin, makasih.、Oh, Bapak Sari, selamat siang. Selamat siang. i Ya, Bapak Sari, i ya silahkan. Halo. Halo, silahkan Pak.、Uh, cukup suaranya jelas ya? Iya. Iya,、uh, saya ingin berpendapat begini, melihatnya j a l a m satu sisi, kita lihatnya dua s i s i dengan kejadian di pria kemarin saya lihat seperti di Pasar Minggu di Jalan p e j a t e n kembali itu seluruh namanya Kaki Lima mengisi separuh jalan karena tidak ada lagi yang mengawasi dan mengontrol jadi keberadaan s a t p o l PP itu perlu cuma cara bertugasnya aja yang kita kritik jangan terlalu mengguguta dengan gangga s a t p o l PP yang tidak b e r i u penuh siang dan s e b a g a i n y マサイヤー。 マニーズでやって、のの man, ののののこ、ま、のスキャリアでリー i マンを食べたら、食るからと、ガキュでリーフォーカーナイト、テーティーテ a ーティーティー Aranya kemana s i a p a t u j u a p a t a n y a cuman. e se s e a t seperti peran mandaannya. Jadi cuman p e n r j i p a n Cuman untuk. Cuman pengusuran. Pengusuran p e r e r j a p a n Kepala i k k e p e r c a y a n n y a c u m a gitu aja ya. s e p a y a cuman di. Kebarkan、uh, aja. Iya kemudian Bapak Roni. Selamat siang. Halo. Iya Pak silahkan. <tuh> ya menurut saya. Ini.、Uh, Sakon CV itu. Itu kan dari pemerintah itu. Yang pemberinya s i a p a Itu seperti yang terjadi di s i n a benteng yang d i w i s a d a n e itu juga harusnya、uh, para yang di Inggris itu harusnya bintikan dirugi b u kan asam l a i n busur t aja itu itu kan, itu kan terlalu ini juga ya m e m a n y a pemerintahnya terlalu kuat r terus aja gitu itu terlalu mendolimi i t u harusnya tidak seperti itu y a n maunya s a k boleh PP atau ormas-ormas yang suka akar tisu y a n harus diberi m i l a h ジャマガシー、ババチプロ、サマシン ?Hello? Yes、サマシンバチ r ロ、s マシン、サマダランジャ。 Kurangnya koordinasi itu sebetulnya hanya untuk katanya kan merenovasi. Tapi kan dikiranya itu mau digusur. Jadi ada salah pengertian. Jadi mesti di, sebelum sapo PP diturunkan. m a s i h ada tim runding juga kalau soal seperti itu. Jadi ini mau di apa? Mau direnovasi atau mau digusur? Jadi jangan salah pengertian di situ. Yang pertama. Yang kedua. Untuk orang-orang ormas juga Tolong diperhatikan Dalam situasi seperti ini Jangan mengambil kesempatan Di air yang keruh Kenapa? Karena kita sama-sama menginginkan tuh, Indonesia kan sekarang kan belum maju Kalau Indonesia mau maju Harus ada iklim kondusif Investor baru mau masuk Yang ketiga Kita semuanya Sama-sama anak bangsa Kita harus menyadari bahwa ini adalah kepentingan bersama, kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Bapak Agus, selamat siang. Selamat siang. Silahkan komentar Anda, Pak. Ini ibaratkan seperti g u a s i malakama. Karena kita tahu tugas Satpol PP itu juga banyak pembantu ya. Orang-orang Belanda yang b e b a n t a n t a n lapak-lapaknya secara sembarangan, mengganggu pemandangan itu mereka diturunkan. Cuma memang saya tidak paham cara proses recruiting a n mereka itu seperti apa. Yang dikhawatirin mungkin mereka siapa yang tertarik, boleh gabung, mungkin s r d a h c u seperti itu tanpa menyetos terbelakang sama、uh, apa namanya, pengalaman mereka bekerja di lapangan gitu ya. Itu yang mengakibatkan sih seperti itu. Cuma memang dari satu sisi... Kalaupun HPP p itu dibubarkan Lalu siapa yang akan Membantu pemerintah ini untuk mengatasi Masalah-masalah k e c i l yang Menyebar dan cukup banyak Ini yang perlu dipikirkan Saya sih tidak berpihak kepada mereka Dengan cara kekerasan seperti itu Tetapi itu juga yang perlu dipikirkan Saya pikir itu ya. Terima kasih Ini dia p e n o n t o n terakhir Bapak Robert Silahkan Selamat、ya. Selamat siang komentar Anda silahkan Pak Halo, Halo, selamat siang, Pak Robert, silahkan. Kalau saya lihat dalam kejadian-kejadian yang sudah sering ricu atau bentrok, saya merasa h ada r u s a p e n i n j a u a n ulang dari namanya dulu, Satuan Polisi. Sebetulnya polisi di Indonesia cuma polisi RI saja, nggak usah pada yang lain. Ini namanya perlu dirubah, misalnya, Satuan Penegak Disiplin, i t u Saya rasa bisa menjadi pilihan Tetapi kalau namanya j a Satuan polisi, mereka seakan-akan Mereka t e r t i n a s seperti polisi Padahal mereka bukan polisi kan Nah yang kedua Pakaian atribut mereka itu Harus diganti Jangan bersifat seperti polisi Jadi lebih、e, Sosial gitu loh, Terhadap masyarakat Jadi dari pakaian dan juga nama Saya rasa perlu diganti Walaupun kepadanya mereka memang memang harus diperlukan. Terima kasih. Halo, selamat siang Pak Herman. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, satu hal yang saya ingin sampaikan melalui forum Pas FM ya, bahwa akhir-akhir ini banyak pihak itu berusaha membentuk opini publik ya, yang saya lihat itu kurang objektif dan kurang berimbang. jadi keberadaan Satpol PP kalau memang mau diperbaiki itu baik-baik saja seluruh instansi juga、e, di Indonesia harus diperbaiki c u m a yang harus saya katakan Satpol PP tidak mungkin berlaku brutal kalau yang ditertibkan itu tidak anarki terselubung jadi yang namanya pedagang k a k i lima pemukim liar itu pasti tidak datang-datang ditendang Satpol PP mereka pasti sudah diperingatkan, ditegur Surat satu, surat dua, surat tiga, surat empat. Jadi, kalau Satpol PP datang, lalu mereka hadang dengan parang dan golok dan batu. Padahal si Satpol PP hanya melaksanakan tugas. Ya, Satpol PP juga manusia, Pak. Nggak mungkin mereka nggak melawan. Apakah mereka harus pulang dengan tangan kosong dan hanya melapor kepada komandan, Pak? Itu mereka bawa batu, Pak. Saya takut, Pak. Ya, mereka dipecat, Pak. Jadi, kita juga mesti melihat dua sisi. Banyak kali saya melihat. Pedagang-pedagang yang、uh, melaksanakan dagangannya secara sangat anarki pak、uh, Pengemudi angkot yang berhenti di lampu merah dengan anarki dalam tanda petik Mereka tidak kubris peringatan dilarang berhenti Mereka tidak hiraukan peringatan polisi yang m e n i u p p e l u i t Terus kalau orang-orang ini ditabok sama polisi yang anarki siapa? polisi apa s i r a n g k r u t n y a ya jadi、right. tolong d i l i h a sal p e r i m b a n g terima kasih. iya terima kasih pak Herman. Pak Dibio selamat siang. selamat siang pak. y a silakan、siang、Pak Dibio. b i n i Pak ya satpol pp itu dulu direkrut dari preman-preman jalanan tuh Pak. jadi mereka itu orang-orang yang modalnya berani mati aja gitu. jadi oleh karena itu maka rekrut satpol pp sekarang nggak akan dari preman jalanan tapi dari pemuda yang baik-baik tamatan sma m i n i m u m パナマニア、テティカシティング、ジトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト n トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト�� suatu keputusan berdasarkan order dari atasannya tapi tak bisa menunjukkan surat itu p a n u n j u k k a t bahwa ngosongan ataupun surat p e n u n j u k a n bahwa daerah itu dilarang segala macam, sehingga warga kesal gitu loh, di samping itu juga perlu diwaspadai、uh, bahwa mereka kadang-kadang juga meminta uang untuk, mem untuk membebaskan suatu penggusuran itu, terima kasih ya baik, terima kasih Pak Dibio, Pak Edo, selamat siang Ya, halo s i l a k a n Pak Edo dengan komentarnya Ya, intinya nih seluruh pejabat di Indonesia Mulai dari kroco sampai agak tinggi ya Sekarang ini lagi dilanda masalah Dan inilah the reality of pejabat gitu loh Ya, jadi Kayak s a k p o l PP ini Memang sebetulnya perlu Tapi harus dilakukan dengan proper gitu loh Mereka itu preman yang dikandis e ragam Seperti kata Pak Dibio tadi Mereka itu sering gitu Pak Ada tempat yang gak boleh dagang Mereka mintain duit Nanti giliran dari atas seluruh バラフィン、レカバルフィン、ジュガエギン、ラケット、キュマン、ラケット、ラケス、ル Bapak Irwan Selamat sore Pak Irwan Selamat sore Bagaimana kau mantap ya Pak?、Uh, saya cuma mau berkomentar ya b a a s a n y a Ya itu lah zaman sekarang Bangsa Indonesia bangsa yang Serama menjadi bangsa yang pemarah Ya saya pikir dari dua s i s i juga ya Dari warga rakyat juga Sekarang Seperti sudah menjalani hukum perindah gitu、mm -hmm. ya. Sudah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 sangat tidak bermoral terima kasih baik terima kasih kepada Pak Evan a n d r e s e l a m a t sore Pak Leo selamat sore a s s a l a m u a l a i b u iya Pak Leo silakan saya uh, menanggapi uh, apa yang ibu kemukakan ya、uh, saya melihat itu tidak perlu ada ya Bu karena negara kita sudah ada polisi itu はい。 s a p a PP itu yang direkrutmen tuh masih teman-teman juga dan kebetulan mereka tuh masih berasal semacam preman-preman begitu. Jadi kita nggak heran tindak t i n d a t a n d u mereka juga nggak jauh dari premanisme. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Amir. Pak Arya selanjutnya selamat sore. Sore. Ya, volume radio nene mohon dikerjakan terlebih dahulu, Pak Arya. Uda. h Oke,、okay, silahkan. Eh,、okay. uh, pertama nama Sapu t PP itu harus diubah r itu. パナカーでナマポリシニア、メカスカマンダマンダン、デリシプライヤー、ディカデナマ、ジャンルビルンボー、カムディアン、プレクトマン、ダリパラファポペニジュガハロスティールティンランハロスランパランダビサー、エラプロニア、マレクト、タナカ、ヤンバカルディアンダファッマン、インフルカントジュラー、ソシアル、アパリクト、マレクト、パランプレマン、インドシャラザイト、ジュガ。 cara yang sangat tidak baik ya pemerintah harus membuat j u k b l a t atau peraturan yang jelas siapa saja s a t p o pp rekrutmen dan sebagainya kemudian、uh, komandan s a t p o pp-nya saya nggak tahu apakah itu mantan polisi atau tidak、uh -huh. nah sebaiknya itu harus diwajibkan mantan polisi atau yang, yang yang yang memang betul betul berkompeten untuk mendidik、uh, anggota s a t p o pp-nya supaya Lebih manusiawi di lapangan itu Terima kasih Terima kasih Pak Arya untuk komentarnya Bapak Santo, selamat sore Selamat Pak Iya, halo Pak Pak s i l a k a n Anda memberikan komentar、Pak. Sebelumnya volume radio, mohon dikecilkan terlebih dahulu Pak Iya, sebentar Nah kalau menurut saya sih ini Mungkin saat s a t u itu, itu Dibukarkan saja Supaya tidak brutal seperti yang sebelumnya. Dimana-mana kan j a g a bikin brutal s a p e r t i polisi gitu バイ。